Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'akfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Man yahdhi allah falamudillah lah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'aun bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Ikhwani akhfad fillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Allah Kita lanjutkan bab yang ke sembilan belas Yaitu bab tentang Penyebab kekafiran adalah berlebihan dalam mengagungkan, Saya ulangi dalam memuliakan orang-orang soleh Sambillah kita pada dalil yang kedua fi sahihi an ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wa qulu la tadarun alihatakum wa la tadarun wadda wa la suwa'a wa la yaguts wa ya'uqa wa nasra wa nasra Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sahih Al Bukhari ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah taala yang artinya dan mereka kaum Nabi Nuh berkata janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-tuhan kalian dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan wadd su'a yaguts ya'uq dan nasr All berkata ibnu Abbas berkata ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma hadi asmau rijalin sholehin min kaum nuh ini adalah nama-nama orang-orang soleh pada kaum nuh falah mahalaku awhashyak taunu ilaku mihim tatkala mereka meninggal dunia syaitan menyisikan kepada kaumnya anin sibu ilah majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba agar mereka membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut yang telah meninggal di tempat di mana mereka dahulu bermajelis wa sammuha biasmaihim dan mereka menamai dengan nama-nama orang-orang saleh Yaitu menama, mereka menamai patung-patung uh, tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh <tuh> tersebut. Fawwālul maka yaitu uh, wasamuha di sini agar dan agar mereka memberi nama patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Begitulah isi bisikan syaitan kepada mereka. Sepeninggal orang-orang soleh tersebut, fa'ala, maka dilakukanlah oleh mereka visikan syaitan tadi ulam ta'bat. Namun ketika itu belum disembah hatta idha halakau la ika wanusiyalah ilm al Hingga ketika orang-orang yang membuat patung tadi sudah meninggal, eh, sudah eh, sudah mati, maka aba wanusiyalah ilm dan Ilmu tentang tawhid sudah dilupakan, maka apa? Covid akhirnya patung-patung tersebut disembah. Padahal dahulu, sewaktu maksudnya ini, eh, padahal dahulu sewaktu awal kali membuat patung-patung tadi tidak apa disembah. Akan tapi kemudian setelah pembuat patung tadi mati, akhirnya dan eh, dilupakan ilmu tawhid. Di tengah-tengah masyarakat tersebut akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Wakola ibn Qayyim dan berkata ibn Qayyim, kalau keiruahid meneraf, berkata lebih dari satu dari kalangan asalafus soleh lama matu tatkala mereka meninggal dunia, yaitu orang-orang soleh tadi akalfu orang-orang pada itikaf ala kuburihim di kuburan-kuburan mereka. Kemudian Banau, thuma thuma Sowaru tamasilahum. Kemudian mereka akhirnya membuat patung-patung orang-orang soleh tadi. Thuma taala alimul ahmat. Kemudian berlangsung masa yang panjang. Akhirnya faabaduhum mereka. Jadi orang-orang tadi menyembah Saya ulangi Setelah berlangsung Waktu yang panjang Kemudian orang-orang ketika itu menyembah Orang-orang Menyembah patung-patung orang-orang soleh tersebut Yang hakikatnya Penyembahan terhadap orang-orang soleh Jadi Abadu orang-orang ketika itu Hum adalah orang-orang soleh Yang meninggal dunia tadi Jadi mereka menyembah orang-orang Sahabat yang sudah meninggal dunia tersebut. Kawan Wakafillah Rahimahni Warahmatullah. Dari sini bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang agung tersebut dan bahwa uh, Tuhan Tuhan yang disebut namanya Tuhan Tuhan selain Allah yang dipertuhankan oleh kaumnya <kuh> oleh orang-orang uh, tersebut ini. Adalah sesungguhnya mereka ini hidup di zaman Mereka ini adalah kaum Nabi Nuh alaihissalam Kemudian setelah meninggal dunia Ada tiga tahapan sebetulnya yang dijelaskan oleh Syahsal al-Ushah Dan inilah kesirikan yang pertama kali terjadi pada kasus ini Tahapan yang pertama kaum Rasul Nuh alaihissalam mereka e, turun temurun e, berasal sesungguhnya mereka ini berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam sedang keturunan Nabi Adam alaihissalam di atas Tawhid sehingga kehadiran orang-orang saleh yang taat kepada Allah hingga kehadiran orang-orang saleh yang taat kepada Allah yaitu Waswa, Yaguth, Yaqoq dan Nasr jadi semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Hmm. Uh, sebelum terjadinya kesyirikan tadi Itu sebetulnya uh, Manusia di atas Tauhid hmm, Karena ini kesyirikan pertama Yang ter terjadi di muka bumi Yaitu Diawali dengan uh, Kisahnya kita awali dengan Kehadiran orang-orang sholat yang taat kepada Allah Pada kaum Nabi Nuh a.s Yaitu Ya'udh, Ya'udh, Ya'udh, dan Nasr Kemudian ketika mereka meninggal dunia, ini tahapan pertama ya, tersebar di tengah-tengah manusia cinta dunia dan jauh dari mengingat akhirat. Sehingga banyak orang-orang ketika itu jika ingin menambah semangat dalam ibadah pergi ke kuburan orang-orang soleh tersebut. Merenung dan menangis di si kuburan tersebut lalu menjadi bertambah semangat manusia dalam beribadah sepulang dari kuburan tersebut. Itu awalnya tahapnya seperti itu Satu saat setan pun datang ke kuburan tersebut Dan berisik mereka agar membuat patung-patung orang-orang sholah itu Lalu orang-orang itu pun membuat patung-patung tersebut Dan mereka letakkan di kuburan-kuburan mereka Memang awal mulanya mereka tidak menyembah patung-patung tersebut Mereka sebatas memandang kepada patung-patung itu Sehingga mereka mengenang kembali kesalehan orang-orang sholah yang dipatungkan tersebut Itu awal tahapan pertama Kesesatan itu di situ. Kemudian yang kedua, tahapan kedua, bahwa umur kaum Rasul Nuh AS itu panjang-panjang. Sehingga setan memiliki kesempatan untuk menipu daya pada tahapan tipu daya yang kedua. Yaitu apa? Agar mereka menaruh patung-patung tersebut di rumah-rumah mereka. Agar mereka bisa semakin mudah terdorong semangat mereka dalam beribadah. Seperti ibadahnya orang-orang sholah tersebut. Lalu mereka pun memindahkan patung-patung itu di rumah-rumah mereka Bahkan terkadang mereka pun membawanya ketika sedang safar Jadi pada tahapan awal patung-patung tersebut tidaklah disembah Namun sekedar untuk mengenang kesoleh orang-orang soleh tersebut Ditaruh di kuburan hmm. Kemudian setelah itu berpindah ditaruh di rumah Di tahapan yang kedua hmm. Motivasinya masih sama, tahapan pertama dengan tahapan kedua, agar apa bisa terdorong semangat orang yang melakukannya itu untuk beribadah dengan baik. Nah, tahapan ketiga, masa panjang pun berlalu. Ketika sudah banyak hilang ilmu tawahid, itu maksudnya nusial ilm, yaitu ketika banyak hilang tawahid. Setidaknya dikatakan demikiannya. Dan maksud awal pembuatan patung di dada-dada banyak manusia itu sudah dilupakan. Maksud awal kan untuk mengingat ya semangat ibadah mereka, ibadah orang-orang soleh. Nah ketika ilmu tauhid sudah banyak dilupakan, ketika tujuan pembuatan patung awalnya banyak di, eh, sudah dilu, sudah dilupakan, lalu orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu pun beranggapan bahawa tidaklah kakek moyang kami membuat patung-patung itu kecuali karena patung-patung tersebut adalah sembahan yang layak untuk disembah. Atau karena patung-patung tersebut dikeramatkan. Nah akhirnya terperosok seperti itu. Akhirnya mereka pun berdoa kepada patung-patung tersebut dengan anggapan ruh-ruh orang soleh itu bisa merantari diri mereka dan menyampaikan kebutuhan mereka kepada Allah. Syaf, meminta syafaat yang syirik itu Dengan sebab inilah mereka terjatuh dalam kesyirikan akbar Lihat Berawal dari menapak tilasi Semangat beribadah Atau mungkin semangat juang Kemudian bikin patung Berakhir disembah Prosesnya seperti itu Ini saya Nukilkan di apa namanya uh, tulisan saya mutiara faidah kitab kasus buhat uh, seri yang kelima di muslim. org. Uh, saya ambil <coughs> dari keterangan sesuai halusyah al hidayahala uh, namun beliau tidak menyebutkan uh, riwayatnya karena ini kisah-kisah zaman dahulu maka sebetulnya perlu uh, kesahihan riwayat terkait dengan ini kalau ini sahih masyaallah benar-benar Tel seperti itu syaitan menggoda manusia. Sekarang bagaimana tidak takjub ya, nggak teraduk-aduk perasaan orang yang lemah iman dan lemah ilmu tentang tauhid. Apa pahlawan yang dikagumi, yang hebat melawan orang-orang kafir yang menjajah negara kita dibuat besar-besar patungnya dengan pakaian peci serta apa namanya atribut yang mirip sekali dengan apa dengan sewaktu hidupnya dahulu, sewaktu berjuangnya dahulu. dengan wajah yang hampir dengan aslinya. Nah, besar-besar kemudian dihiasi dengan suasana yang mungkin mendekati sakral lampu-lampu yang temaram dan seterusnya. Bunga-bunga dan seterusnya. Nah, yang seperti ini sangat mudah sekali bagi setan untuk menggoda. Awalnya cuman melihat, mungkin hormat uh, tangannya uh, kepada apa? Uh, kepada uh, patung tersebut. Apalagi baca ada uh, apa? Uh, dioramanya ada kemudian dan seterusnya. Uh, ada keterangan-keterangannya, kisah-kisahnya semakin terbawa perasaan itu untuk ada sesuatu yang lain. Nah, sangat mudah bagi setan untuk bersuara melalui patung tadi. Dikira oleh orang awam itu adalah ruh orang soleh tadi yang ruh pahlawan tadi yang menitis si patung bisa jadi seperti itu. Akhirnya, uh, ternyata anu kalau mengunjunginya. Jumat Kliwon bisa bersuara patung itu, misalnya begitu. Ternyata ada tetangga yang ke situ coba nyoba-nyoba awalnya minta supaya diberi rezeki anak karena sudah lama mandul nggak dapat anak. Pulang sepulang dari situ sebulan setelah berkunjung dari situ eh punya anak misalnya. Nah, kalau ternyata seperti itu akhirnya disembah, akhirnya orang berbondong-bondong menyembah. Bisa jadi seperti itu bentuknya nantinya. Hmm, maka dari itu... ...waspadalah karena terbukti... kesirikan pertama kali... Eh, ...di muka bumi ini... ...adalah kisah ini. Yang terdapat dalam kisah ini. Dan kisah ini disebut... Eh, ...dan tentang masalah apa... Eh, ...penyembahan terhadap... ...orang-orang sholai ini disebutkan dalam... ...surat Nuh ayat ke-23. Baik. <tuh> maka dari sini... Kita bisa ambil kesimpulan yaitu peringatan keras terhadap membuat patung bernyawa, apalagi patung bernyawa itu bukan binatang, tetapi manusia, apalagi bukan manusia sembarangan, tetapi orang-orang saleh. Ini lebih parah lagi. Karena lebih mudah setan menjerumuskan daripada patung apa? Patung kuda misalnya. Nah, kalau patung kuda enggak, Mungkin tidak ada suasana sakral Malah mungkin ketika berkunjung Membawa anaknya, anaknya ingin naik di atasnya mungkin Coba kalau patung pahlawan uh, Takut kualat Kalau sampai dinaiki Misalnya, bisa jadi seperti itu Nah ini uh, Maka yang ulama menyebutkan bahwasanya kalau patung itu Berupa orang-orang sole ini lebih parah lagi Lebih parah lagi Kemudian <tuh> Peringatan keras Terhadap makar setan, Tipu daya syaiton Tipu daya syaiton itu banyak syubhat. Ada sisi benarnya Supaya kamu semangat beribadah Ayolah bikin patung, patungnya dia Semangat beribadah itu benar Mencontoh orang-orang soleh Untuk semangat beribadah dalam rangka Mengikuti sunnah Rasulullah Mengikuti Rasulullah SAW Itu benar, ada sisi benarnya Tapi setelah itu lihat apa yang lainnya itu syubhat itu ciri khasnya seperti itu Ada benarnya Tapi kita perlu cermati Apa kelanjutannya hmm. Kemudian ada eh, Yaitu faedah berikutnya Menutup pintu-pintu menuju kesyirikan Menutup pintu-pintu menuju kesyirikan Baik Hadis yang berikutnya, Uan Omar radhiyallahu anhu, Uan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dari ibnu Omar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La turtuni kama ataratin Nasara ibnu Maryam, inna ma ana abdun, fakulu Abdullahi wa Rasuluh akroja." Rasulullah sallallahu bahwa Rasulullah <coughs> dari ibnu dari Omar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian Memuji aku dengan melampaui batas Secara atau secara melampaui batas Janganlah saya ulangi Janganlah kalian memuji aku secara melampaui batas Padahal ini memuji Orang yang paling terpuji di muka bumi Orang yang paling terpuji di muka bumi Di seluruh Di antara seluruh para Hamba Allah Ini pun Rasulullah SAW melarang Kita memuji beliau secara berlebihan atau melampaui batas. Kama atara, kama atara Maryam. Sebagaimana Nasara memuji secara melampaui batas siapa? terhadap Ibn Maryam itu Nabi Isa alaihi salam. ana 'abdun. Kemudian Rasulullah sallallahu memberikan edukasi. Ya. Yang semestinya bagaimana Sikap yang semestinya terhadap Rasulullah SAW Satu meyakini bahwasannya beliau adalah Hamba Allah Inna ma'ana abdun Sebenarnya saya semata-mata adalah hamba Allah Kalau abdun Ya abada, ya butuh ibadatan Tugasnya adalah beribadah Kalau abdun bukan ma'budun berarti Bukan sesembahan yang disembah Justru abada menyembah Ya butuh ibadatan begitu fakulu maka katakanlah nah, tentu perkataan yang juga tertuntut orang yang mengatakannya untuk melaksanakan tuntutannya bukan hanya se sekedar berkata-kata saja mengamalkan tuntutannya juga maka katakanlah dan e, sikapilah saya sebagai Abdullah hamba Allah namun jangan lupa Rasulullah Salam juga wa rasuluh, dan utusannya kalimat beliau ini Masya Allah, memagari dari ifrod dan tafrit memagari dari sikap berlebihan melampaui batas, dari batasan syarai dan mengurangi batasan, dari mana bisa tahu itu? dari kata Abdullah Abdullah itu adalah kalimat yang memagari eh, akidah kaum muslimin dari melampaui batas, tidak boleh sampai disembah, tetapi justru beliau menyembah Allah, Abdullah. Adapun wa ini kata-kata yang memberi batasan supaya seseorang tidak me apa? mengurangi penunaian hak beliau, tidak melecehkan beliau, tidak menghinakan beliau, tidak merendahkan beliau, tidak mengurangi penunaian hak beliau di di apa, dari batasan syar'i Itu fungsinya Karena sebagian orang Mungkin Sebagian orang bikin puling pendapat Siapa tokoh yang paling Hebat di seluruh dunia Nah, memungkinkan nama Rasulullah S.A.W dipilih Nomor sekian setelah Mungkin orang kafir nomor pertama Mungkin tokoh penemu ilmuwan Yang kafir dan seterusnya Ini penghinaan yang seperti ini Ini tafrid. Yaitu mengurangi batasan syar'i <coughs> Ini menelantarkan Hak Rasulullah SAW Beliau walaupun hamba Allah Ingat beliau juga utusan Allah Bahkan semulia-mulia utusan Allah Dari seluruh utusan Allah Beliau yang paling ranking Beliau adalah ranking pertama Beliau yang paling berilmu dan bertakwa Beliau yang paling berilmu dan Paling bagus ilmu syar'inya dan amal solehnya beliau yang paling bertakwa, yang paling utama, yang paling dekat hubungannya dengan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, eh ah, ya, ah, tidak sebagaimana kemarin karena ah, durasi waktu hari ini hari khataman terakhir. <guluh> ya. Jadi agak cepat ah, apa ritmenya. Apalagi biasanya empat e, bab, ternyata saya kemarin saya hitung hari ini malah justru lima bab. Makanya itu e, semakin e, kencangkan ikat pinggang, pastikan bunyi klik, kemudian apalah sing-singkan lengan, peras keringat, banting tulang. Waik. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ia wal al gulub, fa inna ma ahlakam engkana qabla kum al gulub. Iyakum ini adalah kalimat tahdir, ya. yaitu kata-kata peringatan. Kalau dalam bahasa kita, ya apa? Hati-hatilah, waspadalah dan <coughs> jauhilah oleh kalian sikap gulu. Fa in nama ahla kamangga nakabla al gulu, karena <coughs> sesungguhnya yang membinasakan kalian, fa, di sini fa' sababiyah fa' sababiyah yaitu kalimat sesudahnya hmm, kalimat sesudahnya menjadi penyebab kalimat sebelumnya disuruh waspada, mengapa? karena, begitu hmm, fa' yang menunjukkan eh, sebab, <tih> alasan fa' innama ahlaka manggana qoblakum al-gulu karena sesungguhnya hmm, yang membinasakan Orang-orang sebelum kalian adalah Al-Ghulu. Demikian kurang lebihnya arti hadis tersebut. Al-Ghulu yaitu ifrat. Melampaui batasan syariat. Melampaui batasan syariat. Dan kata Al-Ghulu di sini dalam hadis ini umum. Ghulu dalam masalah keyakinan, ghulu dalam masalah amalan, ucapan. Termasuk di dalamnya ghulu terhadap orang-orang soleh bersikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh yang menjadi penyebab uh, uh, menyembah mereka penyembahan terhadap mereka sehingga ini pas dimasukkan dalam judul sebab kekafiran manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-guluh terhadap orang-orang soleh padahal di sini dalam hadis ini tidak ada kata guluh terhadap orang soleh hmm. lalu kok dimasukkan di dalam uh, dalil tentang sebab kekafiran adalah gulu terhadap orang-orang soleh. Jawabannya kata gulu di sini beralif lam dan ini menunjukkan yaitu gulu yang cakupannya menyeluruh. Gulung baik dalam masalah keyakinan, baik masalah amalan, termasuk gulung dalam memuliakan orang-orang soleh. Ini merupakan menjadi penyebab apa e, disembahnya mereka sebagaimana kejadian pertam, kesirikan pertama kali yang terjadi di muka bumi. Nah, peringatan untuk berhati-hati agar tidak terjatuh da, da, da, ke dalam sikap gulu terhadap orang-orang soleh ini. Ini e, mendorong kita untuk menghindarinya sekaligus menghindari jalan-jalan yang menjerumuskan kita ke dalam bersikap hulu terhadap orang-orang saleh. Di antaranya, hal-hal yang patut kita jauhi agar kita tidak terjerumus dalam bersikap hulu adalah ngaji ke banyak ustad. Sunnah tidak hanya ngaji ke satu orang saja karena dengan ngaji ke banyak guru sebagaimana asalahusaleh dahulu oh, Imam Fulan gurunya sampai seribu Imam Fulan gurunya sampai dan seterusnya itu kita akan tahu kelemahan guru-guru kita masing-masing ketika bermajelis dengan guru yang lain dan memungkinkan kita akan lebih bisa objektif daripada dari kecil sampai besar, dari tingkat dasar sampai tingkat satu guru saja, satu guru saja. Apalagi rahmat Allah itu luas kan, Allah merahmati hamba-hamba sebagian hambanya dengan memberi petunjuk untuk berilmu yang banyak itu tidak hanya pada terbatas pada satu orang saja. Kemudian juga yang perlu kita lakukan adalah bersikap ilmiah di dalam menilai guru kita walaupun kita kagumi, itu karena dia manusia, guru tersebut dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dalilnya jelas, kulubani Adam khotoun, setiap manusia itu banyak melakukan kesalahan. Maka pasti dia ada kesalahannya Cuman kesalahan tersebut eh, eh, Saya ulangi Hanya saja kita perlu kecermatan hmm. Memungkinkan kesalahan tersebut Ada pada ucapannya Atau ada pada perbuatannya Atau ada pada keyakinannya Dan seterusnya hmm. Seperti itu Oleh karena itu Lebih butuh objektif lagi Ketika Ustaz itu kita kagumi. Karena ini pintu masuk apa? Setan. Pintu, pintu masuk setan, pintu nah. masuk setan. Kemudian, ikhwan Terutama lagi ketika terjadi perdebatan antar pengikut para ustaz. Nah, ini. Nah. Ketika yang satu mengagumi Ustaz Fulan, yang satu mengagumi Ustaz yang lain. Ketika ada polemik diantara keduanya, kemudian muridnya ikut-ikutan. Nah, ini sikap ifrat dan tafrit jangan sampai dilakukan. Ifrat dan tafrit jangan sampai dilakukan. Wali muslimin an ibn mas'ud ana rasulullah alaihi wasallam Qal halakal mutanakti'un. Dari... Eh, di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halakal mutanat binasa orang-orang yang mutanat Apakah mutanat itu? Mutanat itu aslinya tak kata tanatto' toh, tanat Tanatto' ya tanat itu ataqur fil kalam, idharan lil fasahah, yaitu berdalam dal, berindah-indah dalam berbicara menampakkan kefasihan itu aslinya mutanatyon itu aslinya orang yang berindah-indah di dalam berucap menampakkan kefasihan memfaseh-fasehkan ucapan itu asli jadi tanattoh hmm. itu secara apa secara logoh secara et, etimologi hmm. Adapun yang dimaksud di sini, tanat tok fil kalam berlebih-lebihan dalam ucapan, watanat tok fil istidlal dan berlebih-lebihan dalam berdalil, watanat tok fil ibadah dan berlebih-lebihan di dalam beribadah. Jadi yang dimaksud tanatok di sini adalah tanatok yaitu memperindah secara berlebihan di dalam berbicara, memperindah secara berlebihan di dalam beristidlal, berdalil, memperindah secara berlebihan di dalam beribadah. Itu. Tiga tiga maksud tanatok di sini, tanattek on di sini. Ini semuanya Ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam statusnya adalah halaka. Ya. <kuh> Yaitu binasa. <kuh> Ini celaan terhadap orang yang eh tanattuk fil kalam, tanattuk fil istidlal, tanattuk fil ibadah bahwasanya mm <kuh> Hal itu merupakan sebab kebinasaan. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang untuk tanattuk fil kalam, fil istidlal dan fil ibadah. Apa dan fil ibadah? Apakah yang dimaksud atnatuk fil kalam? Yaitu seseorang berucap dengan ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang asing, yang muluk-muluk yang tidak difahami oleh manusia. Dia berucap dengan gaya bahasa atau kosakata-kosakata -kosa atau terminologi-terminologi atau retorika-retorika yang diindah-indahkan secara melampaui batas, sedangkan manusia yang dihadapannya tidak memahaminya, tidak siap untuk menerima hal itu. Jadi nggak pas kalau misalnya anda sedang berkhutbah. Karena di sini juga ulama memperingatkan ketika mensyarah hadis ini ulama juga memperingatkan berlebihan di dalam berbicara dalam masalah berkhotbah misalnya. Jadi kita nggak pas kalau kita e, berdakwah atau mengisi kajian atau berkhotbah di hadapan orang-orang yang orang-orang itu nggak paham apa yang sedang kita sampaikan. Hmm. Tidak pas kalau pesertanya mbah-mbah dan kakek-kakek yang nggak bisa membedakan uang 5.000 dan 500 ratus, kemudian uh, hadis ini disohkan oleh selbani. Wajudalalahnya adalah ini. Kaidahnya begini. Jadi kita harus belajar secara taksilil. Wah ini, ini pegang batuknya. Kalau panas kasih panadol. Sakit berlanjut hubungi dokter. Kalau nah, enggak di ruk ya. Gini. Kemudian <tuh> Tanatoh dalam istilah juga begitu. Seperti metodenya Ahlul Kalam atau Ahlul Mantik <tuh> Yang mereka itu berpaling dari berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al beralih kepada berdalil dengan kaedah-kaedah mantiqiyah, kaedah-kaedah mutakallimin kaedah-kaedah ahlul kalam filsafat mereka melakukan hal itu secara berlebihan melampaui batas, juga demikian tanatuk fila ibadah berlebih-lebih dalam beribadah berlebih-lebih dalam melampaui batas dalam beribadah di atas batasan yang disyariatkan. Seperti sholat, tidak tidur, puasa, tidak apa buka. Kemudian yang ke-20. Bab yang ke-20. Bab. Bab yang ke-20. Wa in billahi wa rahimakumullah. Ini bab Ma jaa'a min at fi man abada Allah 'inda qabrin in 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa abadahu. Bab sikap keras. Kepada orang yang menyembah Allah Abadallah Berarti Ahlu Tauhid ya Abadallah, menyembah Allah Tapi disikapi keras, mengapa? Karena dia beribadah kepada Allah Enda qabrin Di sisi kuburan Di sekitar kuburan Enda qabri Rajulin salihin Orang salih Fakaifa iza abadahu Maka bagaimana lagi. Kalau itu saja disikapi keras dalam agama Islam ini. Bagaimana lagi dengan orang yang jelas-jelas menyembah orang soleh. Bukan menyembah Allah. Kalau abad Allah. Menyembah Allah tapi dilakukan di sisi kuburan orang soleh. Itu disikapi dengan sikap keras dalam agama Islam. Maka bagaimana lagi dengan yang bukan abad Allah. Tetapi abadah rajulan soleha. Menyembah orang soleh. Tambah parah lagi Dan ini paling parahnya Karena syirik besar tidak ada Dosa yang lebih besar daripada syirik besar dan yang setingkatnya Kandungan eh, Bab ini dengan dua bab yang sesudahnya insyaallah yang akan kita pelajari setelah ini Pada bab ini dan dua bab sesudahnya Yaitu bab ke-20 berarti Bab ini Kemudian bab ke-21 Bab dan bab ke-22 hakikatnya penulis di situ dalam bab-bab tersebut menjelaskan tentang kasih sayang dan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan kebaikan dan menghindarkan kemudhoratan dari umat Jadi ini menggambarkan bab bab ini menggambarkan demikian besar kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selayaknya kita mencontoh kasih sayang beliau kepada umat beliau. Dan demikian besar semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan kebaikan dan menghindarkan kemudorotan. Kepada siapa ini? Kepada umatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak ingin ada satu kemudaratan pun, satu bahaya pun mengenai umatnya. Dan tidak ingin satu kebaikan pun terluput dari umatnya. Masyaallah. Sampai kebaikan masuk kamar mandi pun juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dicintai oleh Allah? Di antaranya adalah mencegah seluruh sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sewaktu hidup beliau. Dan di antaranya pula bersikap tegas dan keras terhadap sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan yang ada di dalam bab ini. Beliau mengulang-ulangi peringatan terhadap kesyirikan bahkan sampai pun di saat beliau sedang menghadapi Sakaratul Maut ini saking sayangnya kepada umatnya sampai Sakaratul Maut pun masih mengingatkan ya sesuatu yang menjadi inti dari agama Islam ini yaitu Tauhid jadi bayangkan bagaimana taklim Tauhid masih diadakan Mungkin kalau bisa dibahasakan dan menguasai seperti itu, sedangkan beliau dalam keadaan sakaratul maut. Nanti insya Allah kita akan dapat hadisnya. Bandingkan dengan sebagian orang sekarang ngaji Tauhid lagi, tawhid lagi, seperti itu. Atau itu pun ketika dicek sudah berapa kitab Tauhid yang kamu telah hafal? Uh banyak. Ini, ini, ini, cuman ini hanya lima halaman. Setelah itu tidak masuk lagi saya. Yang ini ya, itu mukodima saya, saya ikut misalnya. Yang ini sampai habis saya. Cuman hari pertama saya kehujanan terlambat, sudah setengah sesi. Hari kedua saya izin, hari ketiga saya sakit, hari keempat saya hadir tapi ngantuk, <laughs> dan seterusnya. Nah ini, ini juga perlu Diperhatikan Oh kalau saya hadir terus tapi gak dong-dong Nah ini juga perlu diperhatikan yang seperti ini Nah ini bagaimana Rasulullah SAW demikian semangatnya Dalam mengulang-ulang peringatan terhadap kesyirikan Peringatan eh, syirik peringatan, peringatan terhadap kesyirikan maksudnya Bahkan sampai pun di saat-saat beliau sedang menghadapi sakratul maut Oleh karena itu, kita perhatikan bagaimana beliau, tindakan beliau menjaga tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan hari raya. Beliau melarang menyanjung orang soleh termasuk beliau salallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Beliau melarang menggambar makhluk hidup, terlebih lagi gambar orang soleh. Beliau men melarang uh, meniru tradisi uh, khas orang kafir yang dinamakan dengan tashabuh bil kufar beliau juga melarang berlebihan dalam beragama islam nah bab ini tentang penjelasan sarana-sarana yang mengantarkan kepada syirik akbar dan upaya nabi s.a.w. menutupnya dalam rangka menjaga tauhid umat islam ya. maka mari kita perhatikan dalil yang pertama di dalam hadis ini terdapat bab ini terdapat 4 dalil ya Empat dalil <kuh> Dalil yang pertama Fis sahihi Yaitu maksudnya e, Di dalam hadis Yang sahih Yang diribatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Hadis Aisyah An Aisha ta, Dari Aisyah Ana Umm Salamah Bawasanya Umm Salamah Dakarat di Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Suatu saat menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Kanisatan Sebuah gereja Ra'adha Yang beliau Yaitu yang Umm Salamah Pernah lihat Bi'aradil Habashah Di negeri Habashah Wa mafiha minasuar Dan yaitu yang di dalamnya terdapat yaitu gambar-gambar di situ faqal kemudian Rasulullah SAW bersabda ulaika idza mata fihi murajul mereka ini ketika Matafi himur rojulu assolehu. Ada orang soleh di tengah mereka yang meninggal. Awil abdus soleh atau hamba yang soleh. Kata apa? Au di sini menunjukkan keraguan dari perawi. Kehati-hatiannya beliau di dalam perawi di dalam apa? Di dalam menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya sama. Banau ala Qabrihi masjidah mereka membangun masjid di atas kuburan wa sawwaru fihi dan mereka menggambar gambar-gambar tersebut ulaika sirarul khalqi indallah mereka ini adalah makhluk-makhluk yang mereka ini adalah makhluk yang terburuk di sisi Allah kemudian dijelaskan dalam matan setelah menyampaikan hadis fa ha ulae jama'u baina fitnatain fitnatil kubur mereka ini menggabungkan dua bahaya Yaitu apa? E, tentang masalah e, Pelanggaran dalam masalah Mensikapi kuburan dan juga demikian Terkait dengan menggambar e, Makhluk hidup Ya ikhwan eh, fillah rahimani wa di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan eh, yaitu apa suar adalah Rupakah? Jadi mungkin Allah Taala Alamsohab eh, yang jelas intinya sama baik itu bentuk lukisan atau kalau dalam bahasa kita mungkin sekarang sudah ditinggalkan lukisan tapi foto foto foto orang sholat ataupun itu bentuknya eh, relief atau bentuknya patung semuanya sama kalau itu terkait dengan apa menggambar memahat dan membentuk Patung orang-orang soleh Maka yang seperti ini terlarang Yang seperti ini terlarang Adapun kata apa Suar di sini Yang dimaksud di dalam hadis ini Wallahu ta'ala alam suhab Ini Rupaka-rupaka Jadi Sekaligus sebagai uh, Ralat tadi Gambar saya ganti dengan rupaka-rupaka Tersebut Coba kita perhatikan di sini, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebab mereka membuat rupa karupaka tersebut adalah hulu terhadap orang-orang saleh. Jadi rupa karupaka orang saleh tadi dibuat karena memang mereka bersikap melampaui batas di dalam memuliakan terhadap memuliakan orang-orang saleh. Yang ini mengantarkan Sampai bukan hanya Membuat rupakan tadi Juga membangun masjid di atas Kuburan mereka Kemudian Beliau salallahu alaihi wassalam Menjelaskan Hukum orang yang melakukan hal ini Yaitu Shiror nas Seburuk-buruk Makhluk Sirarul Khalq seburuk-buruk makhluk. Mengapa seburuk-buruk makhluk? Karena menggabungkan dua perkara yang terlarang, yaitu bersikap melampaui batas terhadap kuburan dengan membangun masjid di atasnya dan bersikap melampaui batas dengan membuat rupa-rupa orang-orang soleh tadi yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dari sini terdapat sebuah pelajaran besar Yaitu Terlarangnya beribadah Walaupun kepada Allah tetapi di sisi kuburan orang sore Karena eh, karena ini adalah wasilah sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan Dan ini merupakan perbuatan orang-orang nasara Tidak boleh kita tasyabu dengan mereka Yaitu eh, mencontoh mereka dalam perkara yang menjadi ciri khas mereka ini dan barang siapa yang melakukannya Nekat melakukannya Yaitu beribadah kepada Allah Di sisi kuburan orang soleh Dan menjadikan kuburan tersebut Sebagai tempat ibadah Itu maksudnya apa e, Membangun masjid di atas kuburan Untuk apa? Tentu tujuannya untuk beribadah di sisi kuburan tersebut Sehingga yang terlarang Juga beribadah di sisi kuburan tersebut Itulah mana menjadikannya Salah satu mana menjadikannya Kuburan sebagai masjid Ini terlarang dan ini kalau akan dilakukan Orang yang beribadah kepada Allah Di sisi kuburan orang soleh Dan menjadikan kuburan tadi sebagai tempat-tempat ibadah Sebagai masjid Maka yang seperti ini Pantas mendapatkan cap shirarul halk Seburuk-buruk makhluk Dan juga demikian Peringatan keras kepada orang-orang yang membuat patung-patung orang-orang sholah. Karena ini wasilah menuju kepada kesyirikan. Sekarang apa yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid? Ulama menjelaskan yaitu salabani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya hadirusajit beliau menjelaskan dari hadis-hadis disimpulkan tiga maknanya dari dalil-dalilnya disimpulkan menjadikan kuburan sebagai masjid itu itu tiga maksudnya nanti hal ini juga ada di dalam hal ini e, Kalau di dalam hadith ini Kaitannya dengan membangun e, masjid di atas kuburan Artinya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah Kalau mengambil <tuh> lafad yang mengambil kuburan Sebagai tempat-tempat ibadah secara langsung Lafad seperti itu secara langsung, secara persis e, intinya itu ada dalam hadis yang kedua, hadis yang kedua kita baca terlebih dahulu hadis yang kedua, walauhu ma'anha dan diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah juga, qaulat Aisyah mengatakan lama nuzulah berasalilah saw walidhu asalam, tatkala Rasulullah saw walidhu asalam Akan diambil <coughs> nyawa beliau. Taufiqah yatrahu mulailah beliau yatrahu khomis satan. Lahu ala wajhi mulailah beliau menutupkan. Di atas muka beliau Sebuah khomisatan Milik beliau Sebuah khomisah milik beliau Apakah khomisah itu Khomisah Adalah Kain segi empat Yang ada garis-garisnya Ya mungkin semacam Sal atau yang semacam itu Sorban Ditutupkan ke wajah beliau, intinya demikian lalu ketika beliau sesak nafas ikhtam ma biha itu sesak nafas karenanya yaitu karena ditutupi khomisah tadi, kain nya beliau tadi kasyafah, lalu beliau apa, singkap beliau buka kain tersebut ini kata ulama beliau dalam keadaan ihtilor sakaratul maut masyaallah dalam keadaan yang seperti itu <tuh> atau setidaknya dikatakan menjelang sakaratul maut Seandainya tidak persis pas Sakaratul Maut Salah satu dari dua kemungkinan itu Insya Allah nanti kalau dapat faedah baru akan saya sampaikan Mana yang dimaksud persis dalam hadis ini Faqala Kemudian beliau bersabda Dan beliau dalam keadaan itu Dalam keadaan yang seperti itu La'natullahu Ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasoro yang menjadi yang ma me jadikan kuburan para nabi mereka Sebagai tempat-tempat ibadah Nah inilah Apakah yang dimaksud dengan Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah Yang dimaksud Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah Shalihullahi rahmatullah taala menjelaskan ada tiga. Ini disimpulkan dari dalil-dalilnya. Yang pertama, sholat di atas kuburan as-solatu alal kubur. Bimana as-sujud alaiha, maksudnya adalah sujud di atasnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Yaitu As-sujud ilaiha Was-tiqbaluha Bisalah wa dua Sujud Kepadanya Wastikba luhabis solah wedua dan menghadapnya dengan melakukan solat dan dalam berdoa ketika solat dan ketika berdoa. <coughs> Yang ketiga, binaul masajid 'alaiha wa qasdussalah fiha. Membangun masjid di atas kuburan tersebut wa qasdussalah fiha dan memaksudkan untuk salat di dalam masjid tersebut di uh, masjid yang dibangun di atas apa uh, kuburan tersebut inilah maksud-maksud menjadikan kuburan sebagai masjid kemudian kita lanjutkan hadisnya يُحذِّرُ ما صَنَعُوا beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakratul maut tadi memperingatkan apa yang diperbuat oleh mereka walau la dzalika ubriza qabruhu kalau lah bukan karena peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut Dan laknat beliau kepada orang yang melakukannya tersebut. Oberezo uh, uh, obruhu. Tentulah beliau akan dimakamkan di luar rumah beliau. Tapi karena khawatir mau dijadikan sebagai tempat ibadah. maka beliau dimakamkan di dalam hujra yaitu kamar yang sebagaimana sekarang faktanya ghaira anna u khushya khushya an yutakhadha masjidah hanya saja Dikawatirkan makam beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Maka tidak dimakamkan di luar rumah beliau. Jadi, jelas sekali disebutkan di sini, ghairu annahu hanya saja khusyat khawatirkan ayta khada makam beliau Dijadikan masjidah Sebagai tempat ibadah Akhrajahu Yaitu dikeluarkan oleh Al-Bukhari Dan imam muslim Kemudian berikutnya Wali muslimin Dan dikatakan lima muslim Min Jundub Ibni Abdullah Dari seorang sahabat yang bernama Jundub Putra Abdullah Qal berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam lima hari sebelum beliau meninggal. Masya Allah ngaji terus. Ngaji tauhid terus. Sampai pun sebelum beliau meniti hari sebelum beliau meninggal masih ada pengajian tauhid. Wahai Yakul, bahkan yang tadi ketika apa? Ketika Sakaratul Maut. Karena dalam syarah Syaikhul Muslimin menjelaskan, ketika membuka apa? Beliau Rasulullah Sallam membuka uh, ini kainnya yang menutupi uh, wajahnya. Beliau sesak nafas dibuka dan beliau mengucapkan tentang laknat Allah atas uh, yang tertimpakan uh, kepada Yahudi dan Nasara itu dalam keadaan ajal ihtithar yaitu ketika uh, sakaratul maut sesaat sebelum keluarnya ruh beliau sallallahu alaihi wasallam ini saja masih menyelenggarakan kajian tauhid memperingatkan kesyirikan. Wa <tuh> <tuh> huwa sedangkan ketika itu beliau bersabda ini abra'u ilallahi ayyakuna liminkum Kurang lebihnya artinya bahwasanya saya menyatakan kepada Allah berlepas diri dari memiliki seorang yang berstatus khalil yaitu sangat amat dicintai sampai pada puncak kecintaan <tuh> karena kurlah itu di atas mahabbah Kecintaan yang tingkatannya di atas mahabbah. Itu orang yang dicintai dengan ghoi mahabbah. Orang yang dicintai dengan kecintaan yang sampai pada puncaknya. Nah, Ini abra'u ila ayyakuna li minkum khalil. Saya men uh, menyatakan berlepas diri di hadapan Allah. Saya ganti demikian kurang lebihnya artinya. Ber abra'u berlepas diri dan mengingkari apa yang dinyatakan beliau berlepas diri darinya tersebut Itu makna Abra'u Mengandung pengingkaran Mengandung pernyataan berlepas diri Ini Abra'u ilallah Sebenarnya saya menyatakan di hadapan Allah berlepas diri Ayyakuna li minkumu khalil Bahwa saya memiliki khalil di antara kalian yaitu miliki orang yang paling saya cintai dengan puncak kecintaan fa innallaha qaddtakhadhani khalila artinya <coughs> karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalila hamba yang sangat dicintai oleh Allah taala kamadthakha ibrahima khalila Sebagaimana Allah Taala juga menjadikan Nabi Ibrahim Alaihissalam Rasul Ibrahim Alaihissalam sebagai Khalil. Kamat dah ada Ibrahim Khalila. Sebagaimana Allah menjadikan Rasul Ibrahim sebagai Khalil juga. Walau kuntu mudahidan min ummati Khalila. Kalau seandainya saya mengambil dari umatku Khalil lat takhatu Aba Bakrin khalila saya akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil ala wa in man ganna qablakum kanu yattakhidhun qubur anbiayhim masajid Ini peringatan ala itu alat bahasa untuk membuka kalimat dan untuk memberi peringatan Ketailah dalam bahasa kita kurang lebihnya seperti itu. Kata Wa inna mengkana qiblakum bahwa Orang-orang sebelum kalian kanu Ada yang yattakhiduna Kubur anbiya'ih masajid Menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ala falatattakhidu al-kubur masajid Fa inni anhakum antalik Ingatlah, bisa ketahilah, bisa ingatlah. Pokoknya intinya pembuka dan pemberi, untuk memberi peringatan. Ingatlah, maka janganlah kalian mengambil kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Fa ini anhakum andalik. Karena sungguhnya saya melarang kalian dari hal itu. Jadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dari hadis ini terdapat pelajaran bahawa beliau mengkabarkan tentang kedudukan beliau di sisi Allah, bahwa Allah Taala mengambil beliau sebagai Khalil dan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meniadakan memiliki kholil selain Allah mengapa karena hati beliau dipenuhi dengan kecintaan dan pengagungan terhadap Allah dan ma'rifatullah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dipenuhi dengan pengagungan terhadap Allah dan dipenuhi dengan ma'rifatullah maka beliau tidak maka hati beliau tidak ada ruang untuk Khalil yang lainnya. <tuh> kalau seandainya beliau mau mengambil Khalil, <tuh> kalau sebaliknya kalau seandainya beliau mengambil Khalil maka uh, Abu Bakar yang diambil. Ini isyarat keutamaan Abu Bakar dan isyarat bahwasanya uh, beliau yang diinginkan oleh Rasulullah SAW menggantikan. Uh, sepeninggal menggantikan menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau mengkabarkan tentang hulunya Yahudi dan Nasoro terhadap kuburan para nabi mereka sampai menjadikan tempat-tempat peribadatan yang syirik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya melakukan perbuatan semisal yang dilakukan oleh mereka itu isi dari hadis ini maka dalamnya terdapat larangan terdapat larangan Mengambil kuburan sebagai tempat ibadah, itu maksudnya mengambil kuburan sebagai e, masjid, sebagaimana salah satu dari e, apa, e, sebagaimana e, konten tafsiran tiga tafsiran tadi terhadap mengambil kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Karena apa? Dilarang karena ini wasilah pada kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh Yahudi dan Nasr dan selain mereka dari dan selain mereka dari Al-Bidah. Alul bid'ah. Coba kalau kalau antum perhatikan kuburan-kuburan yang diselenggarakan di sekitarnya itu peribadatan-peribadatan eh, entah solat, entah bahkan mungkin tawaf entah berdoa, entah eh, baca Al-Quran di situ dan seterusnya Coba perhatikan bagaimana keadaan kuburan-kuburan itu diindah-indahkan, dimewahkan. Dibuat supaya pengunjung itu kerasan di situ, karena melakukan ibadah bisa berlama-lama, diharapkan bisa berlama-lama di situ. Bahkan mungkin e, banyak para pengunjung yang bergumam dalam hatinya, rumahku tidak seindah kuburan ini. Gitu. Ada AC-nya, kemudian ada, bisa jadi seperti itu. Ada tempat menginapnya. Untuk berpikir panjang-panjang, bertahlil dan serusnya di situ. Kemudian kuburannya dibuat besar, nggak umum, lebih besar daripada R S S S S rumah sangat sempit sempit, sempit sekali. Nah, besar pusaranya sudah gitu masih ditutupi dengan kain yang mungkin harganya untuk nutup utang fakir miskin. Sepuluh orang cukup. Bahkan mungkin seratus orang cukup. Karena kain yang mahal. Dikasih wewangian yang mahal pula. Bahkan kainnya mungkin menyerupai karpet. Begitu tebalnya. Dan lebih halusnya. Kemudian dengan kasih aksesoris. Bunga-bunga. Mungkin kembang tujuh pasar. Atau kemudian apa? Lampu-lampu temaram. Biar menambah. Eh, eh, mungkin... Pikiran mereka menambah syadu ini ini. Nah, bagaimana nggak kerasan melakukan kebidahan wasilah wasilah kesyirikan kalau dibuat seperti ini. Tetapi kalau kuburan itu sesuai dengan syariat, lihat eh, makam Bakir rata, cuman eh, apa namanya menonjol sedikit, sedikit sedikit sedikit menonjol sedikit sedikit rata. Mau makamnya sahabat Fulan, mau sahabat Fulan yang keutamanya hebat-hebat, eh, ini masih ini rata semua sama. Udah gitu apa tanah semua. Yang kalau eh, adabnya masuk kemudian dilepas sandalnya juga kalau kecocok duri ya kecocok duri. Kalau lagi panas 50 derajat ya kepanasan, nggak ada kemudian apa namanya tempat seperti hotel ber-AC bisa menginap di situ tahlilan panjang-panjang enggak kalau hujan ya kehujanan hmm. kalau kena duri ya ketusuk duri coba mau tahlilan lama-lama di sini atau mau baca Al-Qur'an lama-lama atau mau sholat di sini lama-lama enggak mau tertutup pintu-pintu menuju ke kesyirikan Karena dibesar-besarkan Kijingnya, karena di, e, Keselimuti dengan selimut yang indah Sekali dengan e, Kemudian kain tenunan Yaman kah atau kain tenunan India kah atau dan seterusnya Akhirnya orang jadi Baru masuk saja Pagar eh, Ini sudah muncul suasana Sakral tersendiri eh, Dan punya Bisa jadi muncul, setan kan gak Tinggal diam terus setan apa namanya menggoda kan membisikan sesuatu oh, tidaklah ini dibuat seperti ini kecuali dia punya khususan nah seperti itu akhirnya kamu jangan macam-macam kalau tadi di bis wisata religius kamu pacaran cekikikan sekarang di situ kamu harus diam hening kalau enggak kualat kamu akan kena musibah ini dan itu kalau sama masih pacaran di situ seperti itu bisa jadi Syaitan membisikinya. Sampai kemudian di situ akhirnya syaitan mungkin bersuara. Yang suaranya mirip dengan suara asli. Jadi mayid itu ketika hidupnya. Akhirnya kemudian berdoa kepadanya. Meminta pelunasan hutang. Agar bisa terlunasi hutangnya. Minta jodoh dan seterusnya. Akhirnya syirik akbar. Makanya syariat di dalamnya terdapat upaya. Uh, di dalamnya terdapat apa, <coughs> Upaya menutup pintu-pintu menuju kesyirikan, sarana-sarana menuju kesyirikan, maka mari kita laksanakan. Allah yang menciptakan hati manusia, maka Allah yang paling tahu dengan apa hati manusia itu kuat keimanannya dan dengan apa hati manusia itu rusak keimanannya, lemah keimanannya, Allah mah tahu. Allah mah tahu. Kalau disyariatkan begini jadi terjaga dari apa, kerusakan keimanan Allah Maha yang seperti itu. Baik. Jawabni billahi wa rahimakumullah. anhu wa fi akhir hayatihi. Kita lanjutkan. Dan beliau melarang hal itu Sedangkan beliau di akhir-akhir masa hidup beliau Artinya apa? Beliau sudah sukses Mendakwai Dan mengajarkan tauhid Di tengah-tengah murid yang terbaik Yaitu para sahabat Radhiallahu'an Para sahabat itu Itu murid yang terbaik Ilmunya terbaik Pemahamannya terbaik Amalannya terbaik kalau ngajar murid-murid yang terbaik Mudah apa tidak Biasanya jauh lebih mudah daripada murid-murid yang tidak demikian Sedangkan dalam hadis Para sahabat ini mendapatkan status khairun nasi Sebaik-baik manusia adalah kurunku yaitu sahabat Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru yang terbaik, guru terbaik mengajar murid yang terbaik, yaitu diantara seluruh umat para Rasul Alaihi Musta'la Wasalam itu para sahabat itu adalah yang terbaik. Artinya untuk bisa sukses mengajarkan tauhid sehingga diamalkan itu sebab-sebabnya sudah lengkap, gurunya terbaik, muridnya terbaik. Di antara seluruh umat para rasul Alhamdulillah Sudah ditambah lagi Sudah disampaikan sampai Lima hari sebelum Meninggal dunia Berarti kan semua Cara kita itu kalau Khatam kan sudah khatam kitab yang sangat Banyak sekali wong gurunya terbaik, muridnya terbaik Masanya juga panjang Sudah hampir Selesai masa studinya Sudah tinggal lima harian Berarti kan sudah puncak-puncaknya Tauhid para sahabat. Ini saja Rasulullah SAW masih mengajarkan Tauhid. Mengingatkan mereka dari berbuat kesyirikan. Artinya masih diselenggarakan kajian Tauhid. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang tidak khatam-khatam. Walaupun hanya satu kitab. Itu kemudian merasa sudah. Uh, hebat ilmunya ya, merasa sudah hebat apa amalnya pengamalan terhadap tauhid merasa sudah uh, sedikit rasa kebutuhannya untuk diingatan tentang permasalahan tauhid ini menjadi pelajaran besar bagi kita. ثم إنَّهُ لَأَنَا وَهُوَ فِي سِيَاقِ مَنْفَعَاهُ kemudian beliau melanat yaitu pada eh, <coughs> melanat orang yang me <coughs> lakukannya pada hadis tadi ya hadis yang sebelumnya hadis yang sebelumnya wasallatu aindah min dalik dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan cara melakukan sholat Di sisi kuburan tersebut <coughs> Saya ulangi e, dengan e, di sisi kuburan tersebut Adalah termasuk Bagian hal yang <coughs> Terlarang tersebut Wa ilam yubna masjid Walaupun tidak dibangun masjid Karena kekatnya Membangun masjid di atas kuburan untuk apa Agar orang bisa beribadah Di sekitar kuburan Berarti kalau tidak ada kuburannya yang ada adalah ibadahnya, ya sudah kecapai tujuannya. Yang ada adalah solat di sekitar kuburan, ya sudah tercapai. Dan ini termasuk yang terlarang juga, gitu. Wahwah makna kau lihi, kau liha khushiyan yudhakhoda Inilah makna ya, ucapannya, yaitu ucapan Aisyah radhiyallahu anha khawatir makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai masjid, yaitu maksudnya dijadikan tempat ibadah, diantaranya sholat fa'inna sahabah karena para sahabat lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidah mereka tidak, lam yakunu mereka tidak, liyabnu membangun hawla qabrihi masjidah di sekitar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebuah masjid Jadi, Tidak benar para sahabat Radiyallahu Anhu Radiyallahu Anhu membangun masjid Di sekitar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Haula Qabri Maksudnya di sekitar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karena itu perkataan Aisyah Khushya An Yudha Khadha Masjid dikhawatirkan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dijadikan sebagai Tempat ibadah masjid di sini sebagai maksudnya adalah sebagai tempat ibadah itu tujuannya. Walaupun masuk di dalamnya juga eh, lah hakikatnya terdapat juga konten larangan membangun masjid di atas kuburan. Namun membangun masjid di atas kuburan itu kan tujuannya adalah supaya ada peribadatan di sekitar kuburan. Wa kulu maudhuin yusallahuhi yusamma masjidah. Apalagi setiap tempat yang di situ orang solat maka dinamakan sebagai masjid Kamal Kola. Sallallahu Alaihi Wasallam. Joila Dil Arodu Masjidah Wathohuro. Dijadikan untukku uh, uh, bumi sebagai tempat beribadah dan tohuro alat untuk bersuci. Yaitu terkait dengan uh, tayamum itu menjadikan uh, bumi sebagai alat yang untuk bersuci. Kemudian Wali Ahmad bisanad jayyid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an tsara marfu' yaitu sampai riwayat ini ke sampai uh, Rasulullah s.a.w sumbernya itu dari uh, aja, uh, lang, sudah bisa dipastikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa belumlah yang menyampaikan hal ini hakikatnya begitu maksudnya dan hadis ini disahkkan uh, oleh Salawani radhiallahu Taala inna min shirarin nas Sesungguhnya Jadi Rasulullah S.A.W. ini yang mengkabarkan Karena dikatakan marfu Berarti Rasulullah S.A.W. yang mengkabarkan Min syirorin nas Termasuk Seburuk-buruk manusia Man tudriku musa'ah Orang yang Tudriku musa'ah Dia mendapatkan Mukaddimah dari kiamat seperti keluarnya dabah Seperti terbitnya matahari Dari barat Wahum <tuh> ahya Sedangkan Mereka dalam keadaan hidup hmm, Jadi berdoa pun juga Butuh ilmu ya Jangan sampai karena saking takutnya Kematian dan saking cintanya kehidupan Berdoa kepada Allah Ya Allah panjangkan umur saya Sampai kiamat <tuh> ternyata min nas. termasuk orang yang hidup ketika itu termasuk apa? termasuk orang yang seburuk-buruk manusia. Wal ladzina yattakhiduna alqubura masajid dan siapakah yang termasuk seburuk-buruk manusia juga dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai apa? masjid-masjid. Yaitu sebagai tempat-tempat ibadah. Maka berarti hakikatnya adalah orang yang sholat di sisi kuburan dan orang yang sholat menghadap kuburan juga demikian orang yang membangun kubah masjid di atas kuburan ini termasuk yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai dilakukan hal ini. Akikatnya demikian Diambil dari hadis ini <tuh> Kalau nekat melakukan Orang yang Kalau nekat melakukan Sholat Di dalam Sholat <tuh> <tuh> uh, kalau nekat seorang melakukan Mengambil kuburan orang-orang sholat Sebagai tempat Tempat ibadah untuk sholat di dalamnya Maka yang seperti ini Termasuk uh, Shirarul Khalk Orang-orang yang seburuk-buruk manusia Walaupun beribadahnya Menyembah Allah, sholatnya untuk Allah Juga demikian uh, Diambil pelajaran juga bahwa. Kiamat itu kiamat besar, itu nanti terjadinya hmm, atas orang-orang yaitu yang mengenai orang-orang yang shirorul nas, shirorul nas yaitu orang-orang yang seburuk-buruk manusia. Karena apa? Karena sebelum kiamat besar terjadi di dalam hadis yang lain, eh, kaum mukminin ini diwafatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-21. Kandungan bab yang ke-21 ini, khonibullah rahimani wa sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bab 20 21 22 penulis menjelaskan tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat beliau dan semangat beliau dalam Menyampaikan kebaikan dan menghindarkan Kemudaratan hmm. Beliau sampaikan ini Kepada umatnya Nah bentuknya adalah Seperti apa yang disebutkan Di dalam bab yang ke-21 Bab maja'a annal huluwa Fi kuburi salihin Yusayiruha awthana Tu'batu min dunillah Bahwa Bab saya ulangi, bab tentang bahwa hulu terhadap kuburan orang-orang soleh menyebabkannya orang-orang soleh tadi dijadikan berhala-berhala yang disembah selain Allah. Jadi sikap hulu terhadap kuburan orang soleh itu menyebabkan orang solehnya nanti akan disembah gitu. Maka janganlah melakukan hal ini. Ada beberapa fatwa. Sebelum kita masuk dalam bab ini. Ada beberapa fatwa yang ingin saya sampaikan di sini. Karena berulang kali eh, pertanyaan ini muncul Bagaimana Ustadz dengan masjid yang eh, depannya kuburan tanpa ada pembatas? Sebagian kuburan itu langsung di depan masjid persis, areal kuburan. Dia ada pagarnya, tetapi pagarnya itu misal ini masjid, kemudian eh, ini kiblat, langsung di sini areal kuburan. Dia memang ada pagarnya, tetapi khusus untuk pas di sisi dinding masjid tidak dikasih pagar tambahan. Dia hanya memagari selebihnya dari yang ada selain apa dinding masjid sini. Adapun dinding masjid ini tidak dikasih tambahan pagar. Atau bahkan bisa jadi bentuk yang lainnya ini masjid kuburan begitu saja nggak ada pagarnya juga langsung begitu membuka, misalnya di sisi kiblat itu ada apa? Cendela. Begitu membuka, langsung depannya kuburan. Seperti itu. Kasus yang lainnya, ini kuburan, mas, depannya enggak ada kuburannya. Eh ini kuburan. Ini masjid, depannya enggak ada kuburannya. Arah kiblat enggak ada kuburannya. Tetapi kanan kirinya, entah kanan, entah kiri, entah belakang, ada apa? E belakang maksudnya tempat masuknya jamaah jamah sisi timur ya timurnya baik eh, apa utara selatan timur semuanya ada sisi kuburan atau salah satu diantara utara timur atau selatan sisi barat masjid tidak ada kuburannya seperti itu kemudian kasus yang lainnya lagi ini masjid ini kuburan yaitu sebelah barat masjid Kemudian masing-masing punya tembok Masing-masing pula Ada tembok masjid Dan ada tembok e, Yaitu pagar Kuburan, tapi nempel nempel. Tidak ada selah Gang Atau jalan Tidak ada Kasus berikutnya, masjid Kemudian Ada selah jalan Ada selah jalan Hmm Memang di depan apa di baratnya masjid, tetapi ada jalannya, ada jalan jalan kampung untuk wirawiri, untuk lewatnya keranda, untuk dan seterusnya, ada jalannya. Jadi sudah terpisah dengan masjid, benar-benar terpisah -benar dengan jalan. Bahkan mungkin bisa jadi beda RT sudah, orang sudah mengelompokkan itu bukan RT masjid, itu RT eh, wilayah kuburan itu ada RT tersendiri seperti itu. Nah, bagaimana, manakah yang dikatakan bahwasanya masjid ada kuburannya? Soalnya terkait dengan larangan sholat di masjid yang ada kuburan atau larangan sholat menghadap kepada kuburan. Nah, ini ada beberapa fatwa yang saya rangkum tentang hal ini. Di antaranya. <tuh> Adalah dua saja saya sebutkan InsyaAllah satu saat ingin saya Terjemahkan Dan ingin saya posting Karena ini pertanyaan terkait dengan ini Banyak e ditanyakan <tuh> Fatwa e Syaih bin Bas Rahimallahu ta'ala Beliau mengatakan idza kana fi qiblatil masjid shay'un minal qubur fal ahwad ay yakuna bainal masjid wa bainal maqbarah jidar akhar ghair jidar al masjid aw tariq yufassilu bainahuma Kalau di sisi kiblat yaitu kalau kita arah barat Nya masjid itu ada kuburan Fal ahwat maka untuk hati-hatinya Lihat kalimat beliau tidak mengatakan wajib Tapi untuk hati-hatinya Ayyakuna bainal masjid Wa bainal makbarah Antara masjid dan kuburan jidar, Jidhar Ada dinding lain Gair jidari masjid Selain dinding masjid Autorik Atau jalan Yufassilu bainahuma Yang memisahkan antara masjid Dan kuburan Hadahuwal ahwatu wal awla Inilah yang lebih hati-hati yang Dan lebih utama tidak mengatakan wajib, tapi lebih hati-hati dan lebih utama adanya tembok tersendiri selain tembok masjid atau dipisah dengan gang atau dengan jalan yang memisahkan antara masjid dan kuburan. Ini kasus untuk kuburan yang ada di depan ya yang ada di arah kiblat, yaitu yang ada di barat masjid kalau di masjid-masjid di negeri kita liyakun dzalika abatu min istiqbali him kubur Apa maksud ada tembok lagi itu lebih utama dan lebih hati-hati karena yang seperti ini lebih jauh dari status menghadap kubur Mungkin maksud beliau ketika melakukan salat Ama ingkanat an yaminil masjid. Adapun jika kasusnya adalah kuburan itu di sebelah kanan masjid, au an shimali atau sebelah kiri masjid, au an yaminil musallin atau di sebelah kanan orang-orang yang solat di dalam masjid tersebut, au an shimalim atau sebelah kiri mereka, maksudnya tentu setelah masjid. Fala ya dzurhum Maka yang seperti ini tidak mengapa, yaitu di sebelah kanannya orang yang sholat maksudnya di sebelah kanan tembok masjid, wilayahnya sebelah kiri masjid wilayahnya sudah terpisah dari masjid, ini wilayahnya masjid, ini sebelah kirinya atau kanannya. <tuh> Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya. Ma huwa fasil fi as ilaiha. Apakah batasan yang jelas terkait dengan salat kepada menghadap kepada apa? kuburan. Kata beliau jawabannya al-jidaru fasil. Yang menjadi pembatas itu untuk dikatakan salat menghadapnya atau tidak itu adalah tembok. Ila ayyakuna jidarul Makbaroh kecuali kalau itu tembok eh, apa kuburan fahinafsi minhu sheikh saya eh, apa kurang apa namanya eh, ada kurang mantap untuk eh, berfatwa tentang eh, tidak masalahnya hal ini jadi kalimat-kalimat yang seperti ini itu menunjukkan wallahu taala alam sebab so sepanjang uh, pengamatan saya kalau ada ulama mengungkapkan seperti itu uh, enggak syarak begitu dalam bahasa kita saya enggak syarak seperti ini tapi tidak tidak belumlah beliau memfatwakan haram tidaknya. tetapi enggak syarak kalau seperti ini Lakin idzakana jidaron yahulu bainaka wa bainal maqabir akan tapi kalau ada tembok yang menghalangi kamu dengan kuburan fa hadzalasyakka anna ulana yahya Maka yang seperti ini tidak dilakukan hal itu tidak terlarang. Kadzarikalau kana baina kaubaina syari. Demikian pula kalau antara kamu dan antara kuburan itu ada apa? Jalan, fahunalanah ya. Maka yang seperti ini tidak terlarang. Kemudian berikutnya fatwa yang lebih jelas lagi dari Syekh Muhammad Shalih bin Ahmadullah taala ketika ditanya ada kuburan-kuburan eh, di sebelah, ada pekuburan di sebelah masjid. Apakah boleh kita sholat di dalam masjid tersebut? Kata, eh, perlu diketahui bahwasanya pemisah antara kuburan dan masjid adalah tembok masjid saja, dan itu ada di arah kiblat. Baik, Syekh mengatakan Jika kuburan tersebut Di sebelah kanan Menghadap kiblat Atau sebelah kirinya Atau belakangnya Maka tidak mengapa Kecuali jika masjid Itu dibangun eh, eh, Di dalamnya ke Kecuali kalau Masjid eh, Ilah idhakaan al-masjid kotbunia fil makbara. Kalau masjid itu didirikan di areal pemakaman fa'inahulayyus as-salahihi, jadi sengaja ada kuburannya terlebih dahulu, kemudian masjid sengaja dibangun di, di dalam areal pemakaman tersebut yang seperti ini maka tidak boleh, tidak boleh. Bal hadmu buhadmu watarku ardhii. Akan wajib untuk dirobohkan dan dibiarkan, yaitu ditinggalkan areal tersebut, biha untuk pemakaman. Karena yang salah pembangun masjidnya. Kuburan dalam kasus ini, Wallahu ta'ala a'lam bisawab, maksud beliau barangkali ini kuburannya terlebih dahulu ada, baru kemudian masih dimasukkan. وَهَدْمُهُ لَيْسَ min مَسْئُولُ يَتِي nas dan merobohkan masjid tersebut bukanlah tanggung jawab individu, masyarakat. Bal min mas'uliyyati ulatil umur. Tapi ini adalah tanggung jawab dari uh, pemerintah. Jadi jangan kemudian difatwakan seperti itu masing-masing. Kemudian menghancurkan masing uh, masjid kuburan yang seperti itu. Tidak. Bimakna maksudnya analau lam. Yuhdamu, kalau seandainya, maknanya begini, kalau seandainya tidak dirobohkan falisalan nasi ithm, maka masyarakat tidak berdosa. Al-ithmu ala walil amr. Dosanya kepada uh, pemerintah. Alladhi yastati'u ayya'muro bihadmihi. Yang berwenang untuk memerintahkan, menganjurkan uh, Fayyuh damu yang sesungguhnya kalau diperintahkan seperti itu akan bisa dihancurkan insyaallah taala intinya demikian wa amma idhaka natiil kubur. Nah di sini keterangan beliau yang menjadi fokus kita dan adapun jika kuburan itu fil kiblah di arat di arah kiblat fainal amr asyad maka masalahnya lebih uh, rumit kurang lebihnya seperti itu walaulah jidarul masjid Kalaulah seandainya tidak ada dinding masjid, aladiyahulubaynalmasjid wabaynalkubur yang menghalangi masjid dan kuburan lakulna inna sawlah lataseh pikulih hal. Tentulah kami akan berfatwa bahwasanya solat tidak sah bagaimanapun keadaannya. Kalaulah seandainya tidak ada dinding masjid, mengapa lihatan Nabi saw walisalam kal? La tusallu selalu ilal kubur. Karena Nabi saw. Wali wasalam bersabda, jangan kalian solat ke arah kuburan. Seperti itu petikan dari uh, fatwa tersebut. Kesimpulannya, kalau tidak, uh, yaitu tembok itu satu tembok masjid sudah itu sudah uh, tidak mengapa seseorang solat di situ. Karena itu sudah bisa memisahkan antara masjid dengan kuburan. Namun yang lebih utama ada temboknya masing-masing. Ya tembok kuburan, ya tembok masjid. Ya tembok masjid. Itu <tuh> dari kesimpulan yang bisa apa didapatkan. Itu kalau ke arah kiblat ya. Nah, kalau kuburannya di arah kiblat, kalau di kanan kiri dan belakang itu lebih ringan lagi, lebih ringan lagi masalahnya. Mengapa yang kuburan di arah kiblat itu lebih rumit masalahnya karena ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusalu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kepada kubur. Demikian kurang lebihnya arti hadis tersebut. <kuh> Baik, yang ke-21, uh, sudah jam 10 ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan sesi yang berikutnya. Kita isyarat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.